Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas beragam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita beragam kewajiban beragam titah perintah bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pula kita bisa mencegah menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya sudah sepatutnya bila kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bersyukur ia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan sebaliknya, Manakala kekufuran, kufur nikmat Yang ia kedepankan, Maka sesungguhnya ia mengundang malapetaka. Ini ditegaskan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa idza azzana rabbukum la in syakartum inna azabi wa idza azzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum Ingatlah Ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian dan jika kalian kufur mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya siksa sangatlah keras dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran Betapa merugi orang yang tak pandai bersyukur Betapa mengundang malapetaka Ketika seorang hamba Enggan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun nikmat yang kita rasakan mungkin orang menganggap nikmat itu kecil, tapi seberapapun nikmat itu karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Perbanyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas Mencintai ilmu Di tengah era dunia Digital Apa itu digital? Digital apa? Digital dari bahasa Yunani Digitus Digitus Digitus itu artinya jari jemari Jari jemari manusia itu ada sepuluh Nah sepuluh inilah Di dalam dunia matematika Sepuluh angka di dalam dunia matematika disebut dengan sistem desimal. Ada disebut dengan angka desimal. Bilangan desimal dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa angka? Sepuluh angka. Nah, itu sepuluh angka. Itulah yang disebut dengan digitus. Jadi, dari sepuluh angka ini, ada yang disebut dengan angka biner, Yaitu nol dan satu. Dua angka ini nol dan satu itu sangat menentukan perkembangan teknologi berikutnya adanya komputer adanya laptop adanya berbagai alat yang menggunakan media-media sosial sekarang itu membutuhkan angka nol Angka 0, jadi peran angka 0 itu sangat banyak sekali ya, Peran angka 0 itu sangat banyak sekali Angka 0 yang diletakkan, misalnya ada angka 5 Diletakkan angka 0 di depannya, itu sudah Berbeda dengan angka 0 itu Kalau diletakkan di belakang angka 5 Paham ya? Angka 5 Sedikit pelajaran matematika hari ini Ini untuk menjelaskan digital itu tadi Angka 5 Angka 5 Kalau diletakkan angka 0 di depannya Antum membacanya apa? Lima puluh, betul? Lima puluh. Tapi hmm? kalau diletakkan di sini sebelum angka lima, antum membacanya bagaimana? Nol hmm? koma ada perbedaan nilai di situ. Hmm? Ada perbedaan nilai? Berapa perbedaan nilainya? Hah? 49,5. Jauh sekali. Ya. Itu diantara fungsi angka 0. Kemudian, kalau ada tulisan 5 dan 2, antum membacanya bagaimana? Hah? Membacanya jadi bagaimana 5 2 Atau 50 2 Tapi kalau diletakkan 0 Menjadi 502 Jauh nilainya Jauh Berharga gak angka 0 Berharga gak angka 0 jadi tidak selalu angka 0 itu yang kemudian tidak berharga. Ya, jadi orang Jawa Timur suka bilang 0 putul itu tidak selalu tepat, ya kan? Karena betapa berharganya angka 0. Misal lagi untuk membedakan suhu panas dan suhu dingin dengan angka angka angka 0. Kalau orang mengatakan di bawah 0, 1 derajat di bawah 0, artinya dingin. Iya. Artinya dingin. Jadi 0 berfungsi untuk memberi keterangan suhu tersebut sangat dingin. Itu fungsi 0 ya. Jadi banyak sekali fungsi Angka 0 Termasuk diantaranya Kita main handphone Nomor Nomor Nomor apa namanya Nomor hp Coba kalau tidak ada 0 nya Bisa menerima Tidak bisa Nomor HP itu harus ada nolnya meskipun suka diganti dengan plus +62 untuk menunjukkan negara. Tetapi di situ ada nolnya. 08224 nol, misalnya 08130 mesti 0 nah, itu fungsi nol. Jadi nol tidak selalu putul, iya kan? Gitu. Itu Nah itu diantaranya yang disebut dengan era digital Seperti di tembok sana Itu ada tulisan 0456 Itu namanya digital Karena dia sudah menunjukkan waktu dengan angka Tapi jam dengan jarum ini Ya, dengan jarum ini bukan masuk dalam jam digital karena dia pakai jarum menunjukkan waktunya. Nah, kalau yang itu sudah sistem digital. Ya. Jadi itu maksud daripada kalimat di era Dunia digital Artinya Semua ditentukan dengan angka ya, Semua ditentukan dengan angka Bahkan angka itu Untuk sebagian orang Menimbulkan rasa takut Angka itu sekarang Bagi sebagian orang Menimbulkan rasa tang. Apa rasa takutnya? Kalau misalnya dia datang ke puskesmas Kemudian kata dokter Asam uratnya sudah sembilan Itu angka yang menakutkan Kolesterolnya sudah sekian Angka lagi yang disebut menakutkan ya. GDSnya gula darah sewaktunya sekian Angka lagi disebut ya. 300 sekian wah, wah sudah Jadi orang Sebagian takut dengan angka ya. Begitu Sekarang itu Nah itu era Era digital Era digital Segala sesuatu Diterjemahkan Dibaca Dengan angka Termasuk Para pelajar begitu angkanya 5 takut dia. Kecewa dia. Tapi kalau angkanya 9 Alhamdulillah. Itu itu angka telah ya, memainkan peranan ya, di era sekarang itu. Siapa yang menjadikan angka 0 itu sedemikian berguna? yang dikenal di dunia matematika, dunia aljabar, ya, dunia matematika sekarang ya, Muhammad Al Khwarizmi, ya, seorang keturunan Persia, ya, yang kemudian mengembangkan angka 0 ini dan angka 0 ini digunakan oleh orang-orang Eropa, kemudian menjadikan orang-orang Eropa menciptakan berbagai teknologi yang sampai sekarang bisa kita lihat perkembangannya. Itu adalah perkembangan dari angka 0 yang disebut yang disebut di dalam dunia angka itu dengan angka biner. Jadi betapa besar peran angka nol untuk kemudian melahirkan berbagai perkembangan, melahirkan berbagai penemuan ilmu pengetahuan ya, di beberapa negara. Sekarang bagaimana upaya kita, ya, itu tadi sekitar kata digital, ya, jadi supaya kita tidak terlalu aneh dengan kata digital, Ya. Bagaimana supaya kita mencintai ilmu Yang pertama kita harus merasa membutuhkan terhadap ilmu ya. Dengan kita membutuhkan kepada ilmu kita mengetahui fungsi ilmu itu untuk apa. Nah, ketika kita mengetahui fungsi ilmu itu begini, kita baru membutuhkan, ya, butuh, nah dari situlah kemudian, mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kepada ilmu. Imam Ahmad rahimahullah, ya, yang dinukil perkataannya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan hajatul ibad ilal ilmi kebutuhan manusia, kebutuhan hamba-hamba Allah subhanahu wa taala kepada ilmu itu kata Imam Ahmad an nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Ya. Manusia sangat membutuhkan ilmu. minhum ila ta'ami wasyarab. Dibandingkan mereka membutuhkan kepada makan dan minum. Mengapa demikian? Lianna to'ama washaraba. Karena sungguhnya makan dan minum itu yuhtaju ilaihi dibutuhkan olehnya fil yom dalam satu hari itu marotan au marotain sekali atau dua kali. Makan dan minum itu diperlukan oleh manusia. Dalam satu hari Khususnya makan sehari Sekali atau dua kali Wal ilmu Adapun ilmu yuhtaju ilaihi Dibutuhkan oleh manusia Fikulli waqtin Setiap waktu Setiap waktu Dari sini menunjukkan bahwasannya ya, Seberapa kuat manusia makan ya, Seberapa banyak manusia itu makan ya, Paling banyak Makan Satu kali Satu kali insya Allah tidak akan mati kelaparan Kalaupun makannya sehari sekali Insya Allah tidak akan mati Kelaparan ya. Atau dua kali Atau taruh tiga kali Sebagaimana kebiasaan orang Indonesia Tiga kali Pagi, siang, dan malam Atau lima kali Sebagaimana kebiasaan orang Filipina ya. Itu maksimal sudah ya. Kebutuhan manusia Kebutuhan ya. Untuk makan dan minum. Tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minumnya. Karena ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, fikulli waktin, Setiap waktu ia membutuhkan ilmu. Coba kita telisik ya, kita cermati. Benarkah kita membutuhkan ilmu setiap waktu? Kita start, mulai dari bangun tidur. Apa yang dilakukan seorang Muslim ketika bangun tidur? Hmm? Ingat. Rupiah yang disimpan di bawah bantal. Ingat dagangannya atau ingat apa? Yang dilakukan oleh seorang Muslim ketika ia bangun tidur berdoa, ya kan? Doa ilmu bukan? Ilmu. Setelah itu. Dia beranjak dari tempat tidurnya ke kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, kaki mana dulu yang ia langkahkan, yang ia masukkan? Kaki mana? Kaki kiri. Ilmu bukan? Ilmu. Kenapa kok bisa kaki kiri dulu? Berarti dia punya ilmu. Sampai di dalam... Di dalam kamar mandi Ya dengan adab-adab di dalam kamar mandi Ilmu bukan Ilmu Selesai ya. Di kamar mandi ya keluar Keluar kaki mana dulu Hah? Kaki kanan Tahu kalau itu kaki kanan Yang harus keluar dulu misalnya Itu dengan apa Ilmu ya, Ambil air wudu misalnya Ilmu bukan ilmu, kemudian sholat dan seterusnya sampai sarapan, sampai sebelum sarapan mungkin pagi begini ngopi dulu misalnya bagi mungkin ayah kita, abah kita gitu kan, menyerahkan istri menyerahkan secangkir kopi. Ya kan Menyerahkan secangkir kopi Kemudian mengucapkan apa Suami kepada istrinya Jazakillahu khairan Ilmu bukan Ilmu Itu belum minum kopi loh itu Baru menerima kopi Sudah pakai ilmu Ya Ketika nyeruput kopinya Minum kopinya Pakai ilmu tidak Pakai ilmu Ya kan, Bismillah dulu. Dan minumnya tidak langsung satu cangkir, teluk-teluk-teluk. Tidak, ya kan? Minumnya seteguk-seteguk. Ada ilmunya? Ilmunya ada. Nah, mau diperpanjang sampai tidur lagi? Kira-kira ini ceritanya ini. Habis waktunya untuk ceritakan betapa Perlunya kita kepada ilmu. Intinya, Setiap kegiatan kita, ya, Menit per menit, detik per detik, Itu di disitu, ya, Diperlukan ilmu. Sampai akhirnya, Manusia akan beristirahat, Tidur, Di malam hari, Dia masih memerlukan ilmu. Ya, berdoa dulu Atau kalau dia mau Mengikuti sunnah tidurnya Miring Menghadap ke arah kiblat dan seterusnya Ilmu semua ya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah Fikulli waktin ya. Manusia itu membutuhkan ilmu Setiap waktu Ya belum nanti urusan kalau di siang harinya dia berurusan bisnis, berjualan di pasar dan seterusnya, bermuamalah dengan sesama manusia, semuanya dengan ilmu. Dan tidak bisa dibayangkan kalau muamalah dengan manusia tanpa ilmu. Ya. Oh, bisa digebuki orang. Kalau muamalah dengan manusia tanpa ilmu, bisa dipukuli orang. Ya bagaimana tidak? Dia bermuamal dengan orang lain tanpa adab misalnya, tanpa akhlak, langsung dipukuli. Nah, maka kehidupan manusia dengan adanya ilmu itu menjadi tertata, teratur. Maka disitulah manusia benar-benar memerlukan ilmu. Karena ilmu itu akan berfungsi Untuk menata kehidupan manusia Sehingga kehidupan itu beraturan Kehidupan manusia itu benar-benar Berkualitas Tidak sebagaimana bebek Tidak sebagaimana ayam Tidak sebagaimana hewan lainnya Jadi dengan kita menyadari Betapa penting Fungsi ilmu Betapa penting kebutuhan kita kepada ilmu Maka disitulah Akan tumbuh rasa cinta Sehingga kita Ingin selalu mendapatkan ilmu Kenapa? Karena kita merasakan Dengan kehadiran ilmu Hidup itu menjadi tenang hidup itu menjadi tenram hidup itu menjadi beraturan tertata itu pentingnya ilmu sehingga dengan kita berkepentingan kepada ilmu maka kita akan mencarinya dan dari situlah akan tumbuh Rasa cinta kita kepada ilmu Kemudian Agar tumbuh rasa cinta Terawat, terjaga Cinta kepada ilmu itu benar-benar terawat, terjaga Kita banyak berdoa Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan tambahan ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulnya, kepada Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berdoa memohon tambahan ilmu memohon untuk tambahan ilmu. Ya. Di dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wa qul rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah oleh engkau wahai Muhammad, Rabbii zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon tambahan ilmu. Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah terkait dengan ayat ini Beliau mengucapkan walam yazal sallallahu alaihi wa ala ali wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah azza wajal. Maka setelah turun ayat untuk memohon tambahan ilmu ini kata Al Imam Ibn Uyainah rahimahullah Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak henti-hentinya memohon tambahan ilmu ini sampai Allah Subhanahu Wataala mewafatkan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus memohon kepada Allah tambahan ilmu. Nabi Rasulullah SAW adalah sosok hamba Allah yang paling takwa, paling beriman, paling sabar, paling apa lagi dengan segalanya itu. Tapi masih memohon ilmu tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu memohon tambahan ilmu. Dan sampai beliau wafat, sampai Allah mewafatkan beliau, itu menunjukkan bagaimana ilmu itu sedemikian penting. Ini terkait dengan ilmu. Kemudian di dalam hadis dalam Sahih Muslim hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, An Nabiyyu Salallahu Alaihi wa Alaihi Wasallam kana yaqulu, Allahumma inni as'aluka l-huda al wa'l-tuqa wa'l-afaf wal ghani Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-huda. Apa itu al-huda? Ai al-ilmu nafi'. Yang dimaksud al-huda petunjuk hidayah yaitu al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena seseorang kalau sudah belajar, tolabul ilmi, dapat ilmu, artinya dia dapat petunjuk, dapat hidayah, mendapatkan al-bayyan wal-irshad, mendapatkan penjelasan, keterangan, dan bimbingan. Itu adalah Bahagian daripada ilmu Maka Ketika seseorang benar-benar ya, Memerlukan ilmu itu Ia akan berupaya untuk mengejar Mendapatkan ya, Ilmu itu sedemikian rupa ya, Sehingga Ya Ketika ia mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu, ia berusaha. Dan dari situlah akan tumbuh ya, bagaimana kecintaan dia kepada ilmu. Apalagi sudah mendapatkannya dengan susah payah. Ya, sebagaimana para ulama mendapatkan ilmu dengan susah payah. Ya, tidak setahun dua tahun ia belajar. Tetapi ya, dengan cerifayahnya sehingga benar-benar ia merasakan ya, manfaat ilmu itu. Sehingga dengan demikian ia benar-benar suka kepada ilmu. Makanya kita dapati imam muslim ya, senantiasa bercengkerama dengan ilmu. Dari mulai menulis. Dan mulai membaca dan seterusnya. Dan para ulama yang lainnya. Sampai dikisahkan ada yang kalau makan malamnya itu sampai disuapi. Oleh saudara putrinya. Oleh saudara perempuannya. Disuapi. Karena apa? Karena begitu cintanya kepada ilmu. Sehingga ia tidak mau Melepaskan kitab-kitab yang ada di hadapannya Dan untuk itu saudara perempuannya mengalah untuk menyuapi Disuapi Sampai sedemikian para ulama itu ya, Di dalam mewujudkan rasa cintanya kepada ilmu Karena apa? Karena sudah merasa merasakan bahwasannya ilmu itu sedemikian penting sudah benar-benar merasakan. Sudah benar-benar merasakan betapa nikmatnya. Menjadi orang yang berilmu. Itu para ulama. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah. Kul tu, ya, saya bertanya li Ahmad kepada Imam Ahmad, ilmata Yaktabu arrojul hadith, sampai kapan seseorang itu menulis hadith, artinya menuntut ilmu? Kau kata Imam Ahmad, ilal mamat sampai mati. Di sini menunjukkan bagaimana seseorang dalam menuntut ilmu, batas seseorang berhenti menuntut ilmu ketika kematian datang kepada dirinya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana Seseorang itu berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta dia kepada ilmu Perbanyak ya, doa agar kita termasuk Orang-orang yang mencintai ilmu Dengan cintanya itu kita ingin terus bertambah ilmu itu Bertambah kita dapatkan tambahan ilmu Maka ya, Sungguh beruntung orang yang Demikian ini nah, Itu terkait dengan upaya kita Agar kita termasuk orang yang mencintai ilmu Ketika kita merasakan manfaatnya Maka kita akan membutuhkannya Ketika kita merasakan betapa nikmatnya berilmu Maka kita akan berdoa minta tambahan ilmu. Tapi bagi orang-orang yang dibutakan hatinya, ya tidak akan merasakan betapa nikmatnya memiliki ilmu, betapa nikmatnya hadir di majelis majelis ilmu. Ya. Tidak akan merasakan nikmatnya, ya. apalagi mencintainya. Ya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa berupaya Bagaimana rasa cinta kepada ilmu itu kita tumbuhkan ya. Yaitu dengan cara betapa besar manfaat ilmu itu untuk kehidupan kita ya. Untuk kehidupan kita Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk Dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang mencintai ilmu Ilmu yang dimaksud Tentunya sebagaimana Yang disebutkan oleh para ulama Yang dimaksud ilmu Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam ya, Muhammad bin Abdul Wahab Al-ilmu Al Hua ma'rifatullah Wa ma'rifatun nabi Wa ma'rifatu dinil islam bil adillah Ilmu itu adalah Mengenal Allah Mengenal nabinya Dan Mengenal agama islam Disertai dengan dalil-dalil Itulah yang dimaksud dengan al-ilm Ilmu yang kita tuntut Ilmu yang kita cari Ilmu yang kita amalkan ya. Ilmu yang kita dakwahkan Ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma alla ila wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.